Artis yang satu ini asri kelahiran kota Budak Gresik, tergolong pedangdut peken Jawa Timur Biar kalian semuanya tidak penasaran, ada MC Intertem, juga ada Anco Project, siapa dia kalau bukan? Sisko Valentina Gupala Pak. Ajo, ancol odjela samu, A Jakarta, semuanya da, What?